sekarang kita beranjak nih materi terakhir sahwah di ilmu musaf ini sulasi mazid apa tadi sulasi mazid iya yeah. jadi uh, dia terusun dari tiga huruf asli dengan beberapa huruf tambahan nah dia dibagi menjadi tiga kelompok nih jadi sulasi mazid silakan dicatat itu terbagi menjadi tiga kelompok زيد ما okay, exactly. Iya. Kata Semua kata kerja yang tersusun dari tiga huruf asli ditambah beberapa huruf tambahan. Ya. Jadi huruf nah huruf tambah ini disebut dengan huruf ziyadah. Ziyadah itu kan nanti tambahannya. Jadi huruf tambahan ziyadah. Ya, ingat itu. Istilahnya adalah ziyadah. Nah, dia ini dibagi menjadi tiga kelompok atau sulasi mazid. Ada yang ditambah dengan satu huruf. Disebut dengan ziyadah biharfin Kemudian ada Yang ditambah dengan dua huruf Dua huruf tambahan, dua huruf ziyadah Disebut dengan ziyadah biharfain Kemudian yang ketiga ada yang ditambah dengan tiga huruf Ziyadah bisalah sati ahruf ya. Jadi ada tambahan Tiga huruf Tiga huruf tambahan ziyadah Jadi kesimpulannya kalau fi'il Zulasi mazid yang ditambah 1 huruf, berapa je penyusunnya? Zia de Ja, Iya, kalau Zia de biharfin, berapa je penyusunnya? 4 4 dong Kan huruf, uh, apa? Asalnya 3 kan, ditambah 1 huruf kan jadinya 4 Kemudian, kalau yang je berarti 5 Dan bisa lahat 1 ahruf, 3 huruf Gitu harfain ya atasnya ya kan harfain biharfain dua huruf harfun harfain kan Dan enam huruf dia, penyusurni Nah Sulasi mazid ini ada 12 bab ya. Kalau sulasi mujarakan cuma 6 bab ya Nah, uh, sulasi mazid ini ada 12 bab Ada 12 bab, tapi yang kita bahas nanti enggak semuanya Mungkin cuma berapa ya ma 9 atau 10 bab aja Karena dua bab yang sisanya itu Selain sangat jarang, bentuknya juga agak rumit Dan memang untuk awal ini Yang rumit-rumit saya keluarin dulu Termasuk kemarin pada saat Pembahasan Sulasi Mujarot Itu banyak juga kata-kata yang rumit yang saya gak masukkan Contohnya apa? Berkata bahasa Arabnya apa? kalam Enggak, berkata Sering dengar gak orang ngomong Kola Allah Ta'ala, kola Rasulullah Kola, ya kan Kol cool kan, kan katakanlah hmm. nah, Kola, itu telah berkata Dia telah berkata "Kola". Kola, Kof, Lam. Alif en Lam. Dan Lam. Oh, iya. Ya, kan? Kola, hij zei. Hij "Kola". Hij zei: "Kola". Hij "Kola". Hij zei: Alif dan Lam Tapi Memang dia perubahannya sedikit rumit Makanya saya tidak masukkan ke pembahasan Tapi koala sendiri Nanti masuk ke bab 1 Kenapa dikatakan rumit Karena Lihat nanti film udari nya Koala Yakulu Nah koala sendiri asalnya adalah Koala kayak nama hewan ya koala Koala, Nah, orang Arab het niet yang berat-berat Orang Arab itu ketika menyebutkan koala, Itu berat we mungkin kalau het kita enteng-enteng aja een Cuma mungkin kalau we lahjahnya het dialek zeggen, het is Tapi menyebutnya koala. Lebih we kan disebutnya het Kemudian Kita perhatikan het film adinya het kira, kira film apa? Fa'ala jadi difulu. Kawala jadi yaq. Yak... Ya apa? Yaq. Yaq yaq. Yaq. Yaq wulu kan. Hmm. Kawala kan jadi yaqwulu kan. Kawala yaqwulu. Nah, sama. Kawala disusah apalagi? Yaq. Kita disusah ya. Yaqwulu. Nah, karena yaqwulu susah nyebutnya. Mereka rubah barisnya kayak mereka pindahin. Akhirnya jadinya yaqulu. Jadi Di taksiripsulasi Mujarot pun yang dari tiga huruf itu Ada yang normal Nasoro, nazoro, kataba Ada yang gak normal kayak Kola Nah yang gak normal ini belum dibahas gitu. Sengaja nanti Kita pahamin dulu yang normal-normal Yang abnormal nanti aja Kalau kita udah paham semuanya baru Bisa Itu pun Kalau yang gak normal itu Sebetulnya murni hafalan sih Karena Antara satu kata dengan kata yang lain beda Kayak irregular verb lah Kalau di bahasa Inggris ya kita kan gak bisa menentukan drink-drang-drang dari mana kita harus hafal, yang namanya drink tuh drink-drang-drang, sedangkan yang lain kayak uh, yang-yang reguler yang iya, seperti itu, tinggal tambahin ed tambahin itu, dan sebagainya nah, begitu pada pembahasan sulasi mazid ini yang saya tampilkan pun yang normal-normal gitu nah, kita mulai dari sulasi mazid biharfin, satu huruf ya, satu huruf Ini ada tiga bab. Yang muda ada tiga bab. Jadi bab pertama rumusnya fa'ala yufailu taf'ilan mufailun mufa'alun fa'il la tufail. Ya, jadi rumus yang pertama fa'ala yufailu taf'ilan mufailun mufa'alun fa'il la tufail. Dia harap ziyadahnya apa kira-kira? faala asalnya kan faala jadi faala berarti apa tambahannya ada satu huruf ain tambahan kan kan fa'ala itu asalnya gimana fa ain ain lam jadi ainya dua kali ain yang pertama sukun ain yang kedua fathah gitu jadi dia dapat tambahan satu ain lagi faala yufa'ilu taf'ilan empat ya dia jadi empat jadi fa ala. Yang namanya tasydid itu artinya ada dua huruf jadi satu, ain dan ain gitu. Misalnya allama, allama itu berarti ain lam lam mim gitu. Kalau secara penulisan jadi ain lam sukun lam fathah ma gitu. Nah, karena ada sukun, ada fathah kan repot kalau nulis gitu, Akhirnya disingkat jadinya allama, tinggal lam tapi kasih tasydid dia tetap 4 huruf hitungannya. Hmm, ain lam lam mim hitungannya 4. Inga iya. 3 Nggak bisa karena tasdid itu 2 huruf sebetulnya. Hmm. Semua tasdid itu adalah asalnya 2 yeah. huruf gitu. Jadi dia dapat tambahnya di ainnya. Seperti itu. Contohnya apa nanti yang faala ini? Contohnya misalkan uh, ini, kabara apa? Kaabara. Besar. Kabir ya. Kata kabir. Bukan. kenapa? Bertakbir, itu kabaroy, hmm. kabaroy, kabiru, takbiron Takbiron Nah sebetulnya gampangnya eh, Kita lihat bentuk masdarnya Kalau untuk sulasi masjid ini Beda dengan sulasi Mujarot ya hmm. Kenapa kita lihat masdana? Karena kan masdana kiasi, artinya semuanya rumusnya seperti ini Dan yang sering Kita dengar Di buku-buku Islam nanti adalah bentuk masdarnya Contoh deh Misalkan masdar dari kata fa'ala yufailu kan taf'ilan. Taf'ilan. Contohnya apa? Takbir, tahmid, tasbih, apa lagi? Tasrif. Tasrif. ah betul, tasrif. Berarti kira-kira apa tasrif fil madinya? Sarif Ayo. Tasrif. Masdarnya tasrif. Lihat, tasrif. Berarti fil madinya kira-kira apa? Sarang itu Sarf. bukan sa tahu so saraf sarif. Sarif. sarif sarofa sarrafa gitu. Jadi sarofa yusarifu tasrifan hmm. gitu. Jadi entar semua kata yang bentuknya takbir, tahmid, tasbih, tasrif apalagi. Ayo apalagi? Hmm. Yang sering kita dengar nih di buku-buku Islam. tahlil. <laughs> Ta betul tahlil, tahlil. apalagi? Berarti tahlil halala Tahrim, Tahrim berarti haroma iya kan? Hmm. Apalagi? Tafsir. Tafsir berarti tafsir. Iya. Film artinya tafsir berarti fas. Fas. Fas, fas... fas saro. Fas -saro. Fas -saro. Fas saro. Iya. -saro. Takbir kabara, tahmid hammada, tasbih subbaha. Fas tafsir fasaro. Fas Jadi, Jadi huruf aslinya itu oh, selain ta dan hmm. ya, iya kan? Takbir selain ta dan ya apa? Urutannya Ka-ba-ro Berarti kap ba, Tafsir selain tadannya apa? Fa-sa-ro Berarti fasar. Gitu hmm. Jadi Kalau untuk selasih mazid ini Lebih mudahnya kita lihat masdarnya apa hmm. Gitu ya. Contohnya tadi kan Tajwid? Yang, tajwid Berarti apa film adanya? Jauh wadah Jauh wadah hmm. Apalagi Jawa. Apalagi yang sering kita dengar Udah bagi semua harusnya Harus Jawada kabar harus gitu. Iya, kabar ros. Jadi Jawida nanti saya ya. Iya. Hmm. Pasti seperti makanya hmm. kalau sasi majid ini kita ketahui masdarnya dulu gitu. Hmm. Berarti Jawada itu apa? Selalu huruf tengahnya yang Taklubu global. apa? Yang pasti. Apa apanya? Kalau sasi majid ini selalu huruf tengahnya itu yang tasdid. Bukan selalu huruf tengahnya tasjid. yang untuk rumus faala ya kan nanti beda-beda. Oh iya. Taksir, nanti taksir, jama taksir. Jama taksir ya. Ja, ya. Jadi yang taksir kan dari kata jama taksir Betul, talqin Lakona, Lakona, betul. Oh. Terus kalau kenapa bisa kasaro? Oh, udah kasaro gitu aja. Kan rumusnya memang seperti itu. Kalau kasaro kan sulasi mujarrad. Hmm. Kita lagi bahas sulasi mazid. Hmm. Nah, nanti gini. Jadi pola pikirnya begini. Alur berpikirnya gini. Semua yang bentuknya Takbir, tahmid, tafsir itu masuk ke bab faala. Hmm, artinya film, ya? iya film adinya. Hmm. Kalau takbir kabbarok, tafsir fassarok, tahmid hamada. Oh gitu jadi. Tas, coba iya, semua. Ya? Betul. Tasbih Di Quran pun ada kan sabah. Banyak sering malah diulang-ulang. Sabahalillahimafis samawati mafilat. Berarti sabah itu dia bertasbih dia atau apa? Takrobu apa? Beda kan, bukan takrib kan oh, Kalau takrib, iya hmm. Koroba hmm. balik selalu kalau yang khusus yang ini Tengah-tengahnya yang tasdib Iya, ya, jadi gitu Jadi alurnya jangan dari Tapi mas dari masdara, pokoknya semua semua masdar yang bentuknya Kayak takbir, tahmid Tafsir, tasbih, berarti dia Fialmadinya, wazannya Fa'ala, hmm. gitu Paham ya, ya. Jadi kita memahaminya, itu bab Satu. Kemudian Kita bahas dulu kesannya Begitapun nanti lihat Isim fail dan isim maf'ulnya Untuk selasih maz'id ini ada cirinya Cirinya adalah Kalau selasih menjarotkan Ciri ini sangat jelas ya Kalau isim fail ya fa kalau isim maf ul, maf Tapi kalau selasih maz'id ini Biasanya Bentuknya sama cuma harkat Einfielnya aja yang beda Paham gak Harkat Einfiel kayak ini kalism fa'il biasanya ain fi'ilnya nya kasrah. Kemudian kalau isim maf'ul ain fi'ilnya nya fathah. mufa'ilun mufa'alun. Oh di situ. Lihat bawahnya. mufa'ilun mufa'alun. Lihat lagi bawahnya. mufa'ilun mufa'alun. Lihat. Huruf penyusunnya sama kan? Mufa'ilun mim fa' ain kemudian lam. Kemudian isim maf'ul mufa'alun mim ain dan lam. Bedanya cuma di mana? Bedanya kalau isim fa'il ainnya kasroh isim maful ainnya fathah. fathah gitu. Jadi kalau misalkan fasar kira-kira apa isim failnya? Hmm. Mufassirun. Mufassirun. Makanya kita sering mendengar mufassir itu berarti apa? Ahli tafsir ya kan? Rangin. Orang yang menafsirkan Rangin. gitu. Paham? Nah, isim mafulnya bedanya cuma di mufassarun. mufassarun. mufassarun. Iya tuh, mufassarun. mufassarun. Coba kita latihan tasrif satu-satu ya. Ramzi, tasrif uh, ini apa namanya? kabaro. Ayo. Kabaro eh seperti apa? Kabaro yuk. yukab, yukabiru. Kemudian masdarnya? Kabiran. Mm -hmm. uh, Mufailun berarti? Mukabirun. Mm -hmm.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 die hand Musabihun Musabihun Musabahun hand sabihun hand die hand Harus sukun die hand die hand die hand die hand die hand die hand quran yang awalnya hand die hand die hand die hand Yusabbihulillahi ma fis samawati wal ardh. Hmm. Ada juga subbihisma rabbikal ala ya ja, kan? Yeah. Yeah. Has, ada juga fasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Berarti fasabih maka sabih bertasbih. Nah, berarti dia fil amarnya. Iya, gitu. Itu dia. Jadi seperti itu sekarang Ben ya. Ben apa Ben? Eh uh, deh. Hammada. Iya, ini ada nama nabi kita di sini nih. Kita tahu nama nabi kita dari mana? Coba Hamada Hmm. Uh, hamdan ini oh, tafilan taf tahmidan tahmidan kemudian sim pailnya uh, tahmidan jadi tah tahmidun mufa'ilun Mue mufa'ilun muhamidun muhamidun kemudian simfulnya mufa'alun mu mu muhammadun nah kemudian istu uh, hamid hamid tabisrul tuhamid iya yeah. Inget, disini kita Jadi tahu nih, arti Nabi Muhammad dari kata apa Hamada, apa arti Hamada? Memuji, memuji Hamada telah memuji Yuhamidu sedang memuji Tahmidan Pujian, sering kan kita Kalau lagi ada cara Mereka kita berzikir, bertahmid itu, Maksudnya kita memuji Allah ya kan? Kemudian, Muhammadun Orang yang memuji Muhammadun, apa artinya Orang yang dipuji, atau orang yang terpuji, gitu, hamid pujilah, latuhamid janganlah kamu memuji, gitu jadi paham ya, jadi seperti itu kalau kita tahu sorof, kita tahu nama orang ini asal katanya apa dengan begitu kita tahu arti namanya, gitu, paham ya itu bab uh, selasih mazid dengan ain ya, fa'ala sekarang yang kedua fa'ala fa'ala yufailu Mufa-alatan, mufa-ilun, mufa-alun, fa-il, la-tu-fa-il. Nah. ini adalah rumusnya Sekali lagi kita pratikan, masdar niya. Mufa-alatun. Chuba. Ini siring, kita dingar djigani. Chuba mga nga bistikit daring dadi. Kata yang wazan niya mufa-alatun, apad ya. Mufa Para Mujahadah enggak? Iya. Apalagi? Muhasabah. Muhasabah. Hmm. Apalagi? Musyawarah. Musyawarah. Musyawarah. Apalagi? Hmm. Munakasah. Hmm. Muna Muamalah. Muamalah. Mu Mu <laughs> Kalau menawaro bukan munaw, tapi mana? munawaroh. Itu yang tadi justru. Menawaro hmm. itu hmm. yang ini, semafulnya kan. Hmm. Tasydid hmm. dia. Ini yang panjang. Hmm. Muhasabah muamalah. Iya. Munaqasah. Apa lagi tadi? Mm. Muamalah. Murajaah. Mm. Nah, jadi kata-kata yang bentuknya seperti itu dapat dipastikan fil fi madinya adalah faala. Tadi coba mm. silakan tadi Ramzi nyebut apa tadi? Kira-kira apa fil fi madinya? Faala. Syawar. Eh jangan nerak dong kan Shawar. roh syawal tadi ibu nyebut apa muhasabah muhasabah jadi Hasabah. nah santi kemudian muamalah Mu amala, jadi Amal. amalah gitu paham ya jadi gini kita tinggal lihat masdarnya dan alhamdulillah bersyukurnya orang Indonesia banyak kalimat bahasa Arab yang kita serap hmm. makanya tadi ketika saya minta yang bersebutnya kayak gini kita udah banyak tahu gitu hmm. itu bersyukur kita sebagai orang Indonesia Ya gitu ya. Nah, coba sekarang tasrifan uh, Ranji dulu. Apa tadi Ranji? Masyaallah. ya. Eh, syawaro ke samping. enggak dari syai. Mm hmm. Syawaro, inshawir. Inshawiro. Mushawaro. aja. Mushawaro. Mu syawir. Syawir. Heeh. -hmm la tashwir yeah. eh, la lu, la la tashwir iya yeah. santai bu ha mm -hmm. uh, hasibu mm heeh -hmm. ha, uh, mu muhasabah mm -hmm. uh, muhas muhasib, muhasib. muhasibun yeah. hasibun uh, muhas muhasabun mm -hmm. hasibun. hasibun hasib hasib nun kan sukun hasib. hasib la tu hasib santai ayo ben. Ah, tadi. Amala. Amala ayu uh, yu, yu ang milu. Heeh. Mm -mm. uh, Ai muamalatun. Mu Heeh. Mm -mm. Istu muamilun, mm -mm. mu amalun. Heeh. Mm -mm. uh, eh, apa tadi? Muamala amil. Amil ramil, la. la la tu almiud. Masya oh, Allah. jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan salah. Ini bab 2. Tambahannya apa dia? Bedanya yang pertama kalau yang pertama amil. kan tambahannya ain fiil ya. Fa'ala. Kalau ini tambahannya setelah fa ada alif. alif, gitu. Caranya gampang, jangan hafalin depannya mungkin susah, tapi dengarnya hafalin dengarnya. Masdarnya hmm. Ya kayak tadi, yang yang yang bentuknya Taf'il berarti ininya fa'ala. Yang bentuknya mufa'alah berarti dia fa'ala, gitu. Kemudian selanjutnya eh, mazid dengan satu huruf tambahan satu huruf dengan hamzah di depannya. Asalnya fa'ala, tambahkan hamzah jadi afala afala yufilu ifalan mufilun mufalun afil la tufil ini rumusnya yang depannya huruf tambahan hamzah di depannya afala coba kita lihat lagi masdarnya ifalan coba ada ifalan ifal islam apa lagi ihsan, ihsan iman pun bisa kan kan asal kan iman kan ya karena ya aja jadi panjangan iman apalagi Islam ihsan iman terus Ilman kalau ilman kan nggak ada hamzanya bu tu ayn ilham ya kan ilham ilmu bisa oh ayn kan, kan? if al gitu gitu irfan irfan betul cuma masalahnya itu kata kerja atau kata Ihram. benda, ikhrom betul, ikhrom. Jadi nggak semuanya ya, Irfan itu kita lihat dia kata kerja bukan. Bisa jadi memang asalnya Irfan gitu, nggak ada tasrifnya kan kata itu ada yang kayak misalkan uh, inilah, kayak misalkan nama Umar ya Umar, Umar itu kan nggak ada tasrifnya, memang dari sana seperti itu, bukan Irfan Irfan itu nggak ada tasrifnya. Jadi nggak semuanya yang if itu ada firmaninya, kita lihat oh. itu bisa ditasip atau enggak gitu, coba tadi apa aja, kita udah kumpulin, islam, islam ihsan iman, ihram, ilham, ihram apa lagi hmm. apa insan. lagi Hah? Insan. Insan betul insan. tapi insan itu benda. Uh, kata benda, manusia bukan ini bukan khas logikanya kita manusia. aja. Insannya manusia. Ada enggak telah manusia? <laughs> Sedang <laughs> manusia. Manusia Enggak. Iya. Ya. Ya, ya. Ini yang punya arti kayak ya, Islam ya. kan berislam. Ihsan berihsan. Iya. Ihram ber Ikhlas. Betul, ikhlas ya kan? Ikhlas. Apalagi Ja, sementara okay, itu ilham dulu ilham aja dilemma. Ikraïde dilemma. Ikraïde dilemma. Ikraïde dilemma. itu ikror Ikraïde Ikror, Ja, ikraïde dilemma. Ja, ikraïde dilemma. Ja, ikraïde dilemma. Ja, ikraïde dilemma. Ja, ikraïde dilemma. Ja, ikraïde dilemma. Ja, ikraïde muslim heeh hmm. hmm. aslim heeh hmm. la tuslim ah santai yuk bu tadi apa tadi ya uh, ihsan ihsana ihsan, Ahsan. Ahsana. yuhsinu heeh hmm. ihsana ihsanan isanan mufsinu muhsinun Muf, mufsan mufsan jangan jadi pak muhsinun muh oh ya Mu Mohsanon, ahsynon, uh. AHSINUN AHSIN, ahsin mm -hmm. la LATUHSIN la tofsyn, Ayo, ben ahsyn, ahsyn, ahsyn, ahsyn, ahsyn, ahsyn, ahsyn, ahsyn, ahsyn, ikhlas ya ikhlas la la la tur makanya kalau ada orang yang namanya ikhlas artinya apa kan, ada enggak teman yang namanya ikhlas kalau saya sih ada ikhlas berarti orang yang di yang diikhlaskan <laughs> terus mukhlisin ya kan yeah. ada juga yang mukhlis ada yang mukhlisin bedanya apa kalau mukhlis artinya gimana kalau mukhlisin yang gimana coba jelaskan Tumukhlas, ini mukhlis. Mukhris dan mukhlisin sama-sama hmm. orang yang ikhlas, tapi bedanya apa gitu? Lalu bedanya apa kalau sama-sama orang yang ikhlas? Kalau mukhlis tuh mufrad ya kan? Kalau mukhlisin apa? Banyak orang. Apa? Jamak jamak jama jama. jama apa dia? Oh itu apa? Jamak muzakkar jama jama jama kan? Iya. Kan kita sudah belajar kalau jama muzakkar itu bentuk ada yang tambahkan iya. una, bisa mukhrisuna, bisa mukhlis uh. mukhlisina. Mukhrisin ini Yang mudah kasar yang bentuknya ina gitu Paham? Paham ya? Jadi seperti itu Apakah tadi contoh kata yang lainnya tadi apa kalau ini Misalkan Islam bisa juga? Mana? Yang ini? yang nggak bisa lah Nggak bisa ya? Kalau bisa taslim Taslim pernah dengar kata taslim nggak? Berarti bisanya ini Kalau kalau taslim ka Iya Jadi kita uh, jangan lihat dari film adinya biarmu Tapi lihat masjarnya Yang sering ya. kita dengar apa? Takbir, tahmid oh. Berarti semua yang bentuknya kayak Tafil, takbir, tahmid Itu pasti bab fa'ala oh. Meskipun akar kata yang sama Ntar bisa jadi kayak misalkan Kan asalnya kalau aslama dari salima ya Salima kan menyelamatkan Kemudian aslama berislam bersadiri Kemudian nanti ada lagi Taslim, salama Gitu Sallallahu alaihi wasallama ya kan? Salama Berarti kan salama maksudnya taslim gitu. Biar bagaimanapun juga Kita harus hafal intinya Taslim islahinnya Jadi nanti dihafal Fa'ala yufailu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun Fa'il la tufa'il Terus bab dua Fa'ala yufailu mufa'alatan mufa'ilun mufa'alun Fa'il la tufa'il Nah, kalau kita lihat jadi mudahnya sulasi mazid meskipun memang dia enggak ada rumusnya antara bentuk lainnya. Cuma dia mudahnya yang pertama isim fa'il dan isim maf'ulnya sama, ya kan? Isim fa'il dan isim maf'ulnya sama, cuma bedanya kalau isim fa'il itu ain fiilnya kasroh ya, mufa'il, mufa'il, muf'il. Kemudian kalau isim maf'ulnya ain fiilnya fatha ya kan? Mufa'alun, kemudian mufa'alun, kemudian mu'alun. Kemudian yang, lebih, yang Bikin mudah lagi sulasi mazid ini Perhatikan fil amarnya Dan fil nahinya Itu hampir sama persis dengan fil mudarinya Coba lihat, tinggal dibuang yaknya aja Lihat Fa'alai fa'ilu Fiil mudarinya, fiil amarnya apa? Fa'il Kalau fa'alai fa'ilu jadinya Fa'il Afalai fa'ilu Af'il, lihat mudah kan Kita lihat, nih Betapa mudahnya. Merubah dari fil mudori ke fil amar. Kan het fa'ala yufailu. Hmm. Menjadi fil amarnya fa'il. Gampang kan? Berarti apa yang dibuang? Hmm. Yaknya dibuang. Yufailu jadi fa'il. ya kan? Hmm. Kemudian yufailu yaknya dibuang. Jadinya? Fa'il. Fa ya kan? Yeah. Kemudian yufailu yaknya dibuang. Jadinya? Ha'il. Nah. Supaya membedakan dia dengan sulasi mujarrot, dia pakai a. Ingat kalau sulasi mujarrot nggak boleh pakai a, a kan filamarnya. Nah ini dia kenapa filamal sulasi mujarrot nggak boleh pakai a, karena ini udah dipakai di sulasi mazid. Maka untuk af ala yufilu filamarnya afil, gitu. Paham ya? Contoh yang faala ada di doa bercermin. Apa doa bercermin? Iya. Allahumma kama hasanta khalqi fahsin khuluqi. Ya Allah, kama sebagaimana hasanta. Hasanta berarti artinya apa? Sanah. Baikkan, perbaikin. Hasanta. Hasan. Hasana artinya apa? Baikkan. Telah uh, uh, telah memperbaiki ya hasan itu memperbaiki ya telah memperbaiki berarti kalau hasanta artinya apa memperbaiki siapa yang telah, telah memperbaiki engkau kan hasana hasana hasanul hasanat hasanata Hasana, hasanta hasantu ya kan berarti, Allahumma kama hasanta ya Allah sebagaimana hasanta engkau telah memperbaiki khulqi rupaku fa hasin khuluqi hasin kira artinya oh dan maka tadi. ya hasin artinya Baik, eh, maka? Dan maka nah, kata perintah kan oh, hasin ya fahasin huluki maka perbaikilah juga akhlakku gitu oh, Hasan? Huh? Hasan? Enggak ada Hasan ada orang hasan itu dari Hasan bukannya Hasan hmm. kalau Hasan nih yang kemarin kita bahas itu fiil Sulaiman jarot bab 5 hmm. hmm. hasunayah sunu husnan hasanun gitu yes. yes. sifat musyabbahah ya tadi bab 5 Jadi kita harus jeli menempatkan ini dia bab mana jadi kita harus uh, sensitif terhadap tasdid dan baris tambahan alif itu harus sensitif karena beda seperti itu Ya yeah. jadi mudah ya coba uh, kita tes nih hafalannya ayo kita baca dulu bareng-bareng beda mana? Ini beda antara mana dengan mana? Ya, nah, Semuanya yang... beda kan? Oh, beda. A iya. Artinya sulasi majid ini enggak ada yang sama. nih, ini fa'ala ini fa'ala ini af'ala. Enggak ada yang sama justru. <laughs> nah, Jadi kita memang kita harus murni kita ya? hafal nih. Eh, itu, ini, kan dah apa? Udah hafal film hadi fil mudhari masdar. Ja, yuk, kita coba yuk Hapalannya yuk Insya Allah gampang ngapalinnya Ayo, coba Kita baca dulu 3 kali Sekali aja deh Fa'ala Fa'ala yufailu taf'ilan Mufa' Ayo Mufa'ilun Mufa'alun Fa'il fa la tuf'il Fa'ala yufailu taf'il Ini masih yang awal Kita hafalin dulu oh, okay. Biar terbiasa mendengar rumusnya Fa'ala oh, okay. yufailu taf'ilan Mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il Udah bisa belum kalau ditutup Berarti ntar hafalan, uh, hafalannya buat PR aja ya Ya gitu aja ya Biar secepat nah, Kemudian bab dua kita baca bareng-bareng yuk Fa yufa'ilu Mufa'alatan Mufa'ilun Mufa'alun Fa'il la tan, Kemudian Af'ala if mufa If'alan fa-il, Af'il il la, ilo, if ini kan kalau misalnya ada kayak gini mufa alah kan kan ada tamar butohnya gitu iya. itu kalau misalnya kadang-kadang suka apa orang langsung bacanya langsung mufa alah gitu iya. itu yang benar yang mana mufa alah atau mufa ala, sama aja kalau kita bacanya dengan e, baris berarti kita bariskan tapi kalau wakaf boleh tapi kalau yang jelas ada kaidah yang mengatakan kalau tamar butoh itu disekukan jadinya hak kan, klo di barisin, jadinya kayak tak ya. Yeah. Mushawarotun, dia boleh baca mushawaroh. Okay. Boleh. Itu cuma dia pengen di barisin atau enggak gitu. Lagi pula kan tuh sudah di Indonesia kan, di Indonesia kan gak, gak mengenal baris, ya yeah. yeah kan? Yeah. Itu kalau di, di Indonesia kan memang rata-rata disekutkan kan mushawaroh, apalagi muhasabah, muamalah itu karena sudah di Indonesia kan. Tapi kalau di Arab kan kita bebas juga kita mau di baca dengan cara wakaf kita berhenti atau kita bariskan terserah sama aja kan saya udah bilang bahwa ilmu syarof itu nggak ngurus masalah muhasabah muhasabatun muhasabatu muhasabatu muhasabatin itu urusan ilmu nahu yang jelas ilmu syarof itu ngasih bentuknya seperti ini loh muhasabah terserah mau dibaca muhasabatun Itu nanti urusan ilmu nahu kalau nyusun kalimat kapan dia dibaca muhasabatun Kapan muhasabatan, kapan muhasabatin, itu semua urusannya ilmu. niet nah. ilmu Ik hanya mengasih, memberikan. vergeten. Ik heb het niet Tinggal dipakai. Paham ya? niet vergeten. Ik heb het niet vergeten. Ik heb het niet vergeten. Ik heb het niet vergeten. Ik heb het niet vergeten. Ik Tambahan alif setelah huruf fa Kemudian afala ala ini yani tambahan hamzah Sebelumnya afala gitu Karena salah ala jadi afala ala Kita lanjut ya Atau ada yang gitu sih Ini saya Sekarang kelompok yang kedua dengan tambahan dua huruf. Ya kalau tadi 1 huruf. Sekarang dua huruf, ya. Eh <coughs> uh, tentang apa? Rumus yang pertama tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al. Ya, kelihatan ada tambahan apa? jadi mirip dengan yang tadi kalau tadi kan faala ini tambahin lagi depannya ta ta faala ya kan ada dua huruf tambahan yang pertama ta yang kedua ain siin hmm. ya jadi dia ini tambahan lagi dari yang tambahan satu huruf kalau tambahan satu huruf kan faala tambahan dua huruf ta faala gitu tambahkan ta di depannya oh hmm, tambah-tambah ta doang ya iya tadinya cuma faala kan asala faala jadi faala sekarang hmm. jadi tafaala gitu jadi faala faala tafaala ya ta ja, jadi sekarang tambahnya 2 huruf nah ini rumusnya tafaala yatafaalu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun kan oh, ja, huruf bukan 1 huruf kan faala tafa'al ta dan ini kan ta'shit itu dua huruf Mana? Kan fa'ala riga kan fa'ala tiga, kalau fa'ala fa berapa? fa'ala empat, empat. fa'ala lima empat dong lima, oh, iya. Kan? oh iya sih, jadi saya pikir tambahin-tambahin tak satu huruf lagi enggak hmm. kan fa'alanya udah empat huruf tambahin iya, satu huruf lagi jadinya iya, iya, iya. Lima, oh, jadi dari kata aslinya sudah tambahin dua huruf ya jadi iya lima, dari fa'alanya uh. gitu nah sebelumnya saya jelaskan sebelumnya isim fa'il dan isim mafulnya sama bedanya yang satu, yang fa'il kasro yang maful Mufa'ilun ha eh, mutafailun en mutafailun mutafalun filamarnya diambil dari filmodorenya tinggal dibuang ya nya ya kan faala ya tafalu fa ianya dibuang jadi Ta'fa'al gitu yang jelas filamar filnahi ujungnya pasti sukun harus sukun ya gitu nah kira-kira apa nih dari kata tafaulan kita lihat maksudnya lagi kan tafaul Apa kira-kira? Contoh katanya yang sering kita dengar. Takabur, betul. Hmm. Takabur, takabur, takabur, takabur, tafakur, Tadabur basyukur, hajut. Tahajud. <laughs> Taha... Hajat Tahajud betul, tahajud. Kemudian ada lagi? Apa lagi? Sahyum. Ta... Ta... Oh iya, Apa lagi? tawad, tawaruk, tude tawaruk, dat is het. Immers, dat is Itu tawat, tawat, dat is wat ze noemen. Tawat, dat is het. Nee, dat is niet. Nee, dat is niet. Nee, dat is niet. Nee, dat is niet. Nee, dat is niet. Nee, dat is niet. Nee, Tayamum Tayamum Tahajud Apa ya Ta... Nah, sementara dulu Oke, sekarang Ramzi coba di taksrif uh, Pilih aja satu Apa? Tayamum Ayo coba Tayamum Ya Tayamum Tayamum Lelah, film adiknya tayamum adik Tayamum apa? ayam mama ayam mama <laughs> <wolde laughs> <tayamu tayamu> ayam mama, mama ya terus ini susunnya makannya kalau bagus nih mama eh ya eh, ayam mamu heeh ayammu man mu tayam i -i. mu tayam mun la ayam la kurang TAK la ta tayam -ta. -ta -taya mun oh, okay. gitu ya yeah. jadi Rumusnya disesuaikan Ayo Ben Apa tadi Takabur ya oh, Takabaro Takabaro Ya Takabaru Iya kan mm -hmm. Takabaru Takab Takabron ya Lah kan Ini kita cari Takaburon Mas oh, dalam ya kan Takaburon Takaburon Itu kayak sukun Mutakabirun hmm. Mutakabarun hmm. Takabarun uh, takabur takabbar atakabbar uh, oh ya fa'al fa'al ta ya takabbar ya la takabbar la tatakabbar la tatakabbar ta -ta hmm santum oh, ya jelas ya jadi hmm. kita selalu yang mudah tuh cari masdarnya karena masdarnya ini banyak kita gunakan nih di buku-buku Islam ini baik di TPA TK kita dulu atau mungkin Di, di Nia, itu uh, apa Alurnya seperti itu Jadi kita cari aja uh, yang sering kita pakai Tayamum, Tafakur Tadabur, dengan begitu kita tahu Pola perubahannya Sehingga kalau kita pengen mengatakan Saya sombong apa Ana, eh, Saya kaya telah kaya deh, saya kaya kaya telah sombong Saya telah kabur Kita kabur Itu Tuh, kabur. Tuh. film adinya apa tadi? takabara takabara berarti kalau saya yang takabur takabaru dan ana takabaru takabbar takabbar Takabar. Takabar, iya paham oh, kan kan takabara takabara takabaru terus takabbar takabaru takabaru na gitu nah kalau kita pengen bilang e, kamu sedang sombong kamu sedang takabur gitu sedang. Sedang ya, itu tak kan tak berarti fi'il takab bar yataqab bar. Ah. Ya, Emang em, film mudhara kayak gitu itu apa film madhi. Film mudhara enggak gitu perubahannya. Ya. Ini ya apa? Tak ya takab takham Eh bukan ya Ingat film mudhara asalnya apa? Takab ya takab kan. Jadi hmm. taksirib coba ya takab ya takab baro nah, nah, nah, terus takap baru, takap baru hmm, nih, kab... ya takabarnya baru, nyat, terus anta tata kabar, anta anta takap kabar. baru, baru kan? iya kita takap baru gitu paham ya? Hmm. jadi tasrif tasriplowawi itu digunakan untuk hal-hal yang seperti itu, jadi kita tahu kalau untuk uh, yang sombong saya, yang sombong kamu, kami, dia, mereka, siapapun itu, kita tahu kalau kita paham tasrif tasriplowawi gitu. <coughs> Ada Tanya. pertanyaan nih. Hah? Eh? Tadi kan tata kata baru ya, kalau hmm. film dorinya kalau kamu. Berarti maksudnya tadi suara ditambahin tak kan ya, tata gitu. Iya. Hmm. Bukan tambahin kan ee, diganti e ya, jadi tak kan. Oh, diganti Coba lihat. Eh Nazora anzuru. Kan diganti kan? Anzuru, anzurani, anzuruna, Tanzuru, Tanzurani, yanzurnya antanya? Tanzuru. Bukan tambahin, tapi memang diganti dari ya, jadi tak. Oh, Begitupun ya takap baru, ya takap baru, ya takap baru, ya takap baru ini. Kalau tadi, kalau misalnya ini tafalu, jadi kalau misalnya tuh ta Tata tataf alu gitu. Iya. Oh, iya. Tafalu. Karena kan dia ada tambahan, ini taknya jadi tak asli kan? Ditambahin tak gitu ya? Iya, ini kan tanya tak asli. Oh gitu. Ya takap baru semuanya juga ada tanya. Nah, yang berubah tinggal layannya aja kan? Hmm. Jadi kalau memang ada tambahan berarti tata kata baru dua kali tak gitu. Paham ya? Nah, lanjut. Selanjutnya adalah apa? Selanjutnya rumusnya tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Mutafa ilun, mutafa alun, tafa al, la ta tafa Nah, lihat. Tafa ini tambahannya berarti apa aja tuh? Tafa ala. Sama kayak tadi. Tafal. Ya. Al. Kalau fa jadi fa terus jadi tafa di Nih, diziadu hurufnya. Nah, kalau ta'fa'ala berarti dari fa'ala menjadi fa ala tambah satu hurufnya punya tambahan hurufnya tafaala ya kan ini kan berarti faala ditambahkan tak jadinya tafaala jadi ingatnya itu aja tambahkan ta tafaala nah sekali lagi kita lihat lagi nih mas dar tafaulan nah apa tuh yang tafaulan tafaul Contohnya apa? Contohnya di surat Ini nama surat juga nih Surat At-Takasur Al-Hakumut Takasur, ya kan? Takasur, apalagi Nah, untuk ini kita harus memastikan nih Jadi, jangan sampai yang pendek kita panjangin Yang panjang kita pendekin Karena mirip-mirip, kan? Iya kan? takasur sama takasur terus kemudian takasur ya. Hmm. jadi kita harus betul-betul jeli jangan main masuk masukin aja kita lihat betul gak memang takasur itu ada alif setelah kafnya takasur yang seperti itu ya hmm. contohnya takasur ya kita kasih bareng-bareng aja takasur ya Yo. ayo uh, Ramzi takasaro takasaro ya takasaru terus takasuron taka -taka terus hmm. H. Hmm? Taqatar. Hmm? Ah, santai. Begitu ya, bendya? Iya. Yeah. dat yeah. Itu bab yang kedua dari uh, ziyadah dua huruf. Sekarang yang, uh, yang ketiga, ifta'ala. Yeah. If ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Mufta'ilun, mufta'alun, ifta'il, la tafta'il. Ifta'la, yafta'ilu, ifta'alan Muftailun, muftailun, ifta'il, latafta'il Lihat Kalau kita perhatikan Solasi mazid itu lebih mudah loh Daripada solasi mujarrod Kenapa? Dia cukup tahu film mudore-nya Semuanya tahu sisanya Kenapa saya seperti itu? Contoh ya Firmudornya kan ya tafaalu. Semua filsulasi mazid, isim fa'il dari isim maf'ulnya depannya pasti mim. Ya enggak? Dari tadi selalu mim kan dari yang pertama tadi yang zbdhartin, muslim. Ingat enggak tadi? Muslim, ya kan? Aslama islimu islaman muslimun. Semua isim fa'il dan isim maf'ul depannya selalu mim. Paham enggak? Nah. Berarti Kalau kita pengen bikin isim failnya, dari kata yatafa'alu, gimana caranya? Coba, yatafa'alu yata nya dibuang ganti jadi mim kan? Hmm. Dan selalu mu kan? Mutafa. Selalu mu, lihat Semua isim fail, isim maful, depannya selalu mu Mimnya selalu gak perasa dong mu Berarti Mutafa'alun uh, mutafa berarti isim mafulnya Isim failnya mutafa'ilun Lihat lagi fi, uh, yang fil mudornya yatafaalu. Yatafaalu. Ya aja kita buang. Ganti jadi mim. Mutafaalun Mutafa itu isim maf'ulnya. Isim failnya mutafa'ilun. Mutafa Paham? Ya. Nah, itu isim failnya sempun lagi. Gimana film lembarannya? Lebih mudah lagi. Tinggal gimana? Buang ya selesai. Buang ya-nya. Tafaal tafaal terus iftail infail gitu. Paham. Yeah. paham enggak? Cara mudah memahami sirasi masjid yeah. Nih. Jadi coba anak kertas ya. Yeah. Ada buku deh pinjam sebetulnya. Jadi ini film dooringnya kita tutupin yaannya nih.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 Filamarnya lebih mudah lagi Buang yaknya, sukunkan akhirnya beres Jadi filamar, coba Ya kan, dibuang yaknya jadi tafa'alu Kan, asalnya Sukunkan kan, yang filamar kan sukun, berarti Tafa'al Kemudian, ya tafa'alu jadi Tafa'al Kemudian e, Yafta'ilu, yaknya dibuang Kan mau gak mau tambahkan Hamzah depannya Jadinya, ifta'il Kemudian yang failu jadinya infail gitu karena ada sukun. Paham? Artinya kalau sudah si masjid cukup hafalkan ininya aja. Fil madi dan fil mudhari. Sisanya kita tinggal turunin dari bentuk fil mudhari Paham ya? Gitu. Jadi cukup tahu aja nih. Eh uh, fil apa? nanti dari fil mudoringnya kita bisa turunkan ke isim failnya, isim mafulnya fil amarnya dan fil nahinya gitu kemudian kunci untuk memahami ini bab mana, ini bab mana dari masdarnya kayak tadi kan kita udah latihan hmm. tafaul, taqabur, tafakur taqabur, kalau tafaul taqasur, mungkin kalau sekarang kita ke uh, iftala masdarnya iftialan iftialan coba kira-kira apa nih kata yang sering kita dengar yang rumusnya iftialan enggak kalau istilahnya istikomah nanti ada lagi yang depannya ista jangan yang is hmm. kalau yang is justru malah nanti ada babnya sendiri contohnya mungkin jarang kali karena ihtilam ihtilam artinya apa Bermimpi. Eh, tilam. Kun je dat Betul. Iktiar. Betul. Ikhtisar Iktiar kan bahasa Arab, cuman soharusnya. Ikta sorok. Iktiar. Abang lagi. Yang, yang ada titiknya kan? Itu kan tambahkan ber titiknya kan? I dan ti-nya kan? Eh, tilam. Ihti tisar, eh, wat nog? respect, ik ja kan? Iftirash, al ik toef kan? ik toef, ik toef, hè, wat nog? ja, ja,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 Ihtisa' die zorg, ik die ihtasir, La die la, la, la ik die Ayo, ik apa? zorg, mm -hmm. aja die zorg, ik die zorg, ik die zorg, ik die ik ik taro. Ia, tarofa. Ik tarofa. Hmm? Ya, ya. ya Tarifu hmm? Ik hmm. Muftarif, hmm? tarofa. Ik Muftarif. Ik tarofa. Ik tarofa. Ik tarofa. Ik tarif Ik tarif Iktarif. tarofa. Ik tarofa. La iftirash, the Iftarosha. Hmm. Uh Yaftarishu. Hmm. Ifti a eh, ifti If... Iftiroshan. Hmm. Mu muftarishun mm Mufta Rishun. Mm. Muf Sharun. Muftaroshan. La taftarish. Hmm. Yeah, hmm. Shant Santa ja. Ja, seperti itu. Okay, sekarang terakhir dari uh, selasi mazid Ziyada dua huruf yakni ditambahkan in di depannya Jadi fa'la fa ditambahkan in In fa'la fa In fa'la fa yan fa'ilu In fi'alan Mun fa'ilun Mun fa'il fa la tan fa'il nah, Coba kita lihat bahasa darinya Ayo, coba kira-kira ada gak kata-kata yang sering kita dengar Yang rumusnya itu Infi'alan In In... In... Ini ada nama surat Ada nama surat nih Infi'al Insi'kok In... In Insi'roh hmm. In Apa itu? <laughs> al insyirah betul insyirah Insi'kok, inshirah tiba apa Apalagi lagi oke okay lah dapatnya situ nggak apa-apa segitu apa tadi apa aja fifty eh, apa in tadi insyakok in in dan in al insyroh seperti itu ayo coba kita atas coba ayo insyakok enggak kalau insyakok in sebetulnya dia Fiilnya agak ribet ya insyakok insyakok bukan insyakok kok ini ik kita nanti taslim dat Nanti bingung lagi heb. gimana tuh Inshako. Jadi kita yang mudahnya aja Insharoha aja, ayo Insharo. Mun Jadi ini Sulasi mazid Dengan ziyadah Dua huruf Memahaminya gampang Artinya kita hanya perlu tahu Dari fi'l madi ke Masdarnya aja cukup Karena isim fa'il, isim ma'f'ul Fi'l amar, fi'l nahi Bentuknya itu turunan dari Fi'l mudori semuanya ya kan Contohnya ya ta'falu fa Isim fa'ilnya tinggal buang Nyaknya tambahkan mu' Mutafa'alun, tapi mutafa'alun kan fatah Fatah itu kan berarti isim maf'ul Isim fa'ilnya, jadikan kasro Mutafa'ilun Kemudian, tafa'ala ya tafa'alu Ya tafa'alu, ya'nya dibuang tambahkan mu Mutafa'alun Mutafa'alun, itu isim maf'ulnya Isim fa'ilnya, mutafa'ilun Terus sampai Infa'ala yanfa'ilu, yanfa'ilu buang Ya'nya tambahkan mu Jadinya, mun Fa'ilun, gitu, berarti isim maf'ulnya Mun fa'alun Pil amarnya udah di... sehari-harinya apa ya? Apa? Kata-kata sehari harinya Apanya? Nanti kepake enggak itu? Kepake. Misalkan apa? Jadi apa misalkan kata-kata sehari-hari bisa Yang mana yang mana? Ya yang di sini. Yang di dua huruf ini. Kepake kayak misalkan apa? Eee, tadi Minum. apa? Hah? Minum Minum. Enggak bisa. Ya memang gak bisa Jadi memang ini ada Tertentu aja nanti yang Tertentu kata -kata. Jadi gak semua kata itu kayak misalkan Kebetulan al semua, Ya bisa. kebetulan Alima ada yang alama Ada yang tak alama He -he. Tapi kalau misalkan kayak apa Kayak doroba Doroba ya cuma doroba aja hmm. Jadi gak selalu bisa dibuat ini ya ya, kata -kata cari ya betul Kenapa demikian Karena gini Orang kan lebih dulu ngomong dibanding ilmu nahu ada Ilmu syaraf ada Jadi ilmu syaraf ini disusun untuk memudahkan. Gimana cara memudahkannya? Kita kelompokkan nih. Dan yang namanya semua kata ribuan kata dalam bahasa Arab itu kelompoknya ya enggak jauh, jauh dari ini. Dari tadi dari sulasi mujarad, dari sulasi mazid gitu. Dan memang enggak semua kata itu punya bentuk sulasi mujaradnya dan punya bentuk sulasi mazidnya. Hanya kata tertentu aja yang punya sulasi mujarad dan punya sulasi mazid. Kita enggak bisa menyamaratakan. Kayak misalkan doroba enggak mesti nanti ada doroba Tadoroba, Adroba, Indoroba Nggak nah, mesti gitu, Justru kan? pertanyaannya ada nggak? Kalau ada, misalkan Intasoro Intasoro itu kan menang Nasoro kan artinya menolong Intasoro menang oh, Berarti Intasoro maksudnya Intisoro Jadi alurnya ter terbalik bukan, hmm. bukan ini rumus Ada kata kita masukkan yeah. rumusnya Tapi justru kita tanya eh, Nasoro Ada nggak bentuk lain selain Nasoro? Misalkan Intasoro Jadi kita hafal dulu Gitu Manfaatnya apa kita hafal tasif seperti ini? Kita tahu kata asalnya Kenapa kita masih tahu kata asal? Karena Kamus Bahasa Arab itu Itu isinya kata asalnya Bukan kata pecahannya Contohnya misalkan Jangan harap Kita menemukan kata Misalkan apa? Uh, misalkan kata ini nih Misalkan kata Tadi apa? Kita Tafala contohnya apa? Tafala Takabur ya? Iya Mutakab, mutakab birunnya berarti orang yang takabur ya? Mm -hmm. Jangan harap kita menemukan kata mutakabirun di mim Jangan harap Oh di huruf Arabnya. di kamus? Di kamus Kita nyari yang huruf mim gitu Ikan dari ha, abata ya kan mm -hmm. Jangan harap kita menemukan kata mutakabirun di huruf mim mm -hmm. Tapi di huruf, huruf apa kira-kira? Ka. Hmm. Kenapa? Karena asal kan Kabar kaburo kan? Oh. gitu. Kemudian contoh lagi. E, misalkan Oh, jadi kalau orang enggak tahu nyarinya di lu ya. <tuk> iya, orang kata tuh nyar nyarinya dulu mim. Kabirun apa artinya ya gitu nyari Iya. Kalau misalkan ini mimah patah ya kan ada ada mu, ada tanya. Hmm. Jadi terlihat satu. -tatu. Tapi kalau kita udah belajar mutaka birun. Kan mimnya mim tambahan ya. Hmm. Ta-nya juga tuh tambahan. Nah, berarti kata asalnya kabaro berarti ini Kak barang. kemudian contohnya lagi misalkan uh, munkoti, coba kira-kira apa? Kita nyarinya di mana? Munkoti. Dikov. Dikov. Hmm. Kemudian apalagi misalkan ada kata perintah uh, ahsin, hmm. ahsin, kita nyarinya dimana? di mana? H, H, gitu. Hmm. Jadi seperti itu. Dan di kamus pun nggak selengkap ini, artinya gini di, di kamus cuma ngasih misalkan ee, hasuna tapi kalau kamusnya lengkap lengkap cuma kalau misal kamusnya kamusnya nggak lengkap biasanya dia cuma ngasih kata asalnya aja gitu ya dia hasunanya cuma kalau kayak kamus al munawir itu yang biru yang besar itu lengkap dia jadi kata asal dan kata turunannya ditulis semuanya gitu jadi manfaat kita belajar sorab seperti itu kamus yang kita pegang nggak sia-sia <laughs> karena kamus di, Kamus bahasa Arab di tangan orang yang gak bisa ilmu sorop sia-sia Dia gak bisa pakai. Karena dia pasti ngiranya mutakabar misalkan, Mutakabir misalkan Itu Pasti dia ngiranya di mim. Padahal sampai tahun Sampai kiamat pun gak bakal ketemu mutakabir di mim. Tapi yang dicari apa? Takabaronya Nanti di kamus adanya takab uh, Di bagian kabaro Nanti di bawah kabaro nanti ada turunan Misalkan takabaro Nanti situ takabaro ada tulisannya misalkan uh, Bersombong hati Nah, kalau dia enggak bisa ngoshorof, sekali lagi dia enggak bisa. Takabaro sama mutakabir sama enggak ya? Karena dia enggak tahu kalau mutakabir itu turunan dari takabaro. Yang belajar ilmu shorof tahu kalau mutakabir itu bentuk isim fa'il dari takabaro gitu. Jadi artinya berarti orang yang sombong gitu. Jadi manfaat ilmu shorof itu seperti itu. Kamus yang kita pegang enggak sia-sia. Sebaliknya buat orang yang pernah belajar shorof, kamus jadi sia-sia karena dia nggak paham perubahan kata, gitu. Paham ya, nih surah simazid dua huruf. Oke, okay. terakhir ini yang tambahannya tiga huruf ini hanya saya kasih satu contoh. Ani nah, ini. Dia. Ya, jadi <tuh> ada tambahan ista untuk zyada yang dengan tiga huruf tambahan di awalnya ista. Jadi faala jadi istaf'ala. Istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan. Mustaf'ilun, mustaf'alun, istaf'il, la tastaf'il. Paham ya? Di istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Sekali lagi kita lihat masdarnya. Istif'al. Wah, ini banyak ini. Istighfar. Mm. istiklal, hmm. Istinja Is hmm. istinja, hmm. istikmal, yang Cuma yang sering kita dengar bukan istikmal tapi Is tikkol. Is tikkol. Is tikkol. Is tikkol. Is tikkol. Is Is istiraha ya yeah, kan istiraha istiraha oh, istirahat tuh bahasa arab oh, istiraha mana apa lagi istimewa <laughs> mana ada me bahasa arab istimewa istimewa Is? kayak ada banyak istilah istifar istighasa istinja is apa lagi tadi di boroh istiklal Betul, Betul, Istiklal Ada ya? Ada, Istiklal Memang Istiklal kan nanti merdeka Begitu Ya, seperti itu ya Oke, sekarang kita langsung baca tasriptenya Ayo, Ramzi, terserah yang mana Istiklal Itu susah, kalau Istiklal oh. Karena dia nanti feelnya istakola Iya, ini aja Istakola Istighfar Susah Is, Istikoro juga susah Dia istiklal. istakoro, yang gampang aja, istakvaro Istakvaro, yastafiru, istif Faron, mm. istifaron heeh mm. mustaghfirun heeh mm. gusthafarun mm. is, istighfir nah santai ayo Bu apa apa ya istiqmal Ist ya istiamal boleh is. istiamal artinya apa sih saya tahu istam menggunakan istamala tuh istamala is. ta mm. ya stamilu mm. istigmalan Hmm. Mustakmilun. K hoe kak si? Huh? Ain kan? Apa? <laughs> Jangan kak. Mustakmilun. Mustak Musta. ain ain. Mustakmilun. Ain mustak. Mustakmilun. Oh, hmm. ja, istikmal ya. Iya kan. Bet istikmalan tadi ngomongin. Istimmalan, mustakmilun, hmm. mustakmal, hmm. mustakmalun ya? Ja? Iya, kemudian. Istimal, istikmil, lah eh? istakmil, hmm. lah tas takmil. Santi, Istiruasa susah. Istiruasa susah. Ah, is die was istiroha is die istiroha het is die was het is die was het is die was het was het was het alip bawa was ya di het was het was het was het was het was Kalau istakmalak kan artinya mempergunakan Kalau istakmala het is istakmalak. Istakmalak. Istakmalak. Wat was dat? Aanpassen. Wat was dat? Istakmala. was istakmala. Wat was istik hmm? mustakmilun hmm? mustakmalun istakmil lat latas latas latas takmilun latakmilun latas takmilun ya jadi selesai ya sulasi mazid seperti ini dia mudah kenapa mudahnya tadi kita cukup tahu filmadik filmudari dan masdarnya ini tiga ya die diening tiga huruf. Jadi tabanya ista. Ista, ja. Adapun fiil, isim fa'il sampai fiil nahi untuk sulasi mazid ini ha, apa tinggal diturunkan dari fiil mudhari'-nya. Isim fa'il dan isim maful cirinya jelas. Di depannya mu, ya kan? Bedanya kalau isim fa'il eh, kasrah, ya kan? Hmm. Isim maful fathah. Fiil amar lebih mudah lagi karena tinggal bentuk fiil mudhari' disekunkan, dan dibuang ya'-nya. Ya kan. Tafalaya tafalu buang yaknya di Tafa'al Kemudian istafala ya istafalu, ya kan? Istafalaya istafilu buang yaknya. Nah, buang yaknya kan sukun. Pokoknya kalau kalau setelah dibuang yak depannya sukun, itu tinggal tambahkan hamza. Jadinya istafil. Gitu. Paham ya? <tuh> Oke. Okay. <tuh> Supaya punya gambaran menyeluruh. Ah oh, maaf. Uh, ini ada tabel ah, tashrif seluruhan il. Terakhir tadi apa tadi Istif'il is apa? La la, la tasrif il. La tasrif il. Kita lihat uh, kesimpulannya ya, Bapak-bapak. Nah. Eh. Saya buka audisi kalau kode sih. Terker. <tuh> <tuh> tiga tahun ya biar ngerti dulu nah ini setelah si mazid dari tabel ini kita bisa membandingkan ya nah, lihat cirinya apa kalau sulasi masjid pertama isim fail dan isi mapulnya depannya mu lihat ya ya nggak mu mu mu mu bedanya kalau isim fail kasrah lihat semuanya kasrah mu fa ilun mu fa ilun mu fa ilun muta fa ilun mu ta kecuali yang ini nih tapi kan ini kita nggak bahaskan tadi karena ini susah nah Ini isim fa'il. Kemudian si maf'ul semuanya fathah. Mufa'alun, mufa'alun, muf'alun, mutafa'alun, mutafa'alun, mufta'alun. Ini dari, dari tambahan 1 2 3 seperti 3. Iya, ini diurutkan ini. Ya kan? 1 1 1 2. Kemudian fil amarnya lebih mudah lagi kan? Ini tinggal apa namanya? Dibuang aja nih ya Dibuang ya Kalau setelah dibuang dia hurufnya ada barisnya, berarti itu fil Amar langsung Fa'il kan Tapi kalau misalkan setelah dibuang ada sukun Kan ini Kalau ini kan gak ada ya Fa'il Tapi ini Misalkan ini sukun kan ini fa'nya Itu tinggal tambahkan Hamzah Tambahkan alif Jadinya Af'il Hanya ini aja yang af'il Selebihnya kalau misalkan ada sukun Tambahkan i langsung Contohnya misalkan Ahmad Contoh, contohnya Yafta'ilu dan yanfa'ilu Yafta'ilu kalau Yaknya dibuang kan Sisanya fa ya, fa sukun ya Kalau sukun gak bisa kita baca kan Nah makanya supaya bisa baca Tambahkan I Jadi fiil amarnya Yafta'il Yanfa'ilu, yaknya dibuang tambahkan i Jadinya infail Jadi semuanya tambahkan i Kecuali yang Kecuali yang Yufilu, ini jangan ditambahkan i, karena kalau tambahkan i, i jadinya apa? Ifil kan? Kenapa nggak boleh ifil? Karena ifil kan udah dipakai di sulasi mujarat kan? Iya, makanya untuk membedakan fil amarnya afil. Jadi kaidahnya untuk fil amar, pertama disekukan, kedua iaknya dibuang, kemudian itulah fil amarnya kecuali kalau setelah diaknya dibuang huruf pertamanya itu sukun maka ditambahkan i tambahkan i kecuali bab afalayuf ilu itu tambahkannya a gitu ini jadi udah semua ini dari yang satu dua tiga tambahan iya, satu huruf sudah. dua huruf tiga huruf sudah ini yang ini kok faala kok ada ini ini satu huruf ini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 Faal aja tambah satu huruf kan, tambah ta lagi kan tambah dua huruf. Oh jadi tak sama ai, ini kasro di sini ya? Iya yeah, tak sama ain ain. Hmm, Kayak Kekalau tasdi itu ain ain, itu, dua. Oh, ain, -ain dua. dua. Ini juga dua. Pasti. Iya, kenapa dua? Ini ada ta ada alif kan? Alif. Iya. Uh, jadi kalau ini baru tiga yang if, yang. Ini juga masih dua. Yang tiga mana belum? Yang si, apa tadi namanya? Yang tiga tuh dibuat tadi, yang istaf sendiri Ista. dia. Nih, ini. sebetulnya ada banyak ya ada tiga ada empat ya ada ista'fara ista'fara jadi yang pertama tadi ada empat ya yang dua huruf itu dia empat ya iya ini tiga ini tuh dua jadi dua gini empat. kan selasa majid itu semua kata kerja yang punya tiga huruf asli ditambah huruf tambahan iya. artinya kalau dia punya satu huruf tambahan total hurufnya berapa empat, empat. huruf empat. kalau dua tambahan lima huruf kalau tiga nah. tambahan enam huruf penyusun nah yang yang enam huruf penyusun itu yang ista'fala enam kan daar makan hmm. ista kan hmm. i eh apa i sin dan ta kan 3 tambah faalak 6 sin ta ayin 4 drie enggak lah kan ini plus ini berapa huruf ini 3 In, sin ayin alif sin dan ta ikan faalak kan asalnya itu itu nah sebetulnya bab bab apa ya uh, yang Ziadahnya tiga huruf bukan cuma istaf'ala Cuma yang lain-lain ini Sulit Kenapa? Kenapa sulit? Karena ada wawunya Pokoknya, uh, pokoknya semua, semua kata kerja Yang huruf penyusunnya ada alif Waw uh, dan ya Itu perubahannya gak biasa Misalkan nanti kita ketemu kayak kola ya, ya, ya? Kola ada alifnya kan? Ya, nah, itu pasti tersilifnya gak biasa huh? Kemudian ja'atnya apa? Ja'atnya at. ja apa? Ja'atnya apa? Ja'atnya apa? Ja'a Zaidun Ilal Madrasati Zaid telah datang ke sekolah Jadi Ja'a datang Ja'a kan ada alifnya Berarti susah Tasrifnya gak biasa gitu. Pokoknya intinya gini ya Ranzi, Busofi, dan Ben Pokoknya semua kata kerja Yang ada huruf Alif Wau Dan Ya Itu tasrifnya Gak normal Artinya tasrifnya tidak seperti yang kita pelajari. Jadi? makanya yang kita pelajari dari kemarin saya selalu yang normal-normal kan hmm. kataba, Nah, nanti kalau yang enggak normal insyaallah uh, nanti lah di sering-sering waktu uh, kita pelajari karena dia sifatnya hafalan murni, jadi kita harus hafal perubahannya. Hmm. Kayak qala jadi yaqulu kan kita harus hafal. Ja'a jadi yaji'u kan kita harus hafal, ya, sementara, kita ya hafal yang, yang... Iya, sementara kita hafal yang sementara kita dulu yang normal-normal dulu itu ada pertanyaan enggak <kuh> Jadi alhamdulillah kita sudah selesai ya ilmu sharaf selesai. Ya, nanti saya, Iya betul. Nanti tinggal di <laughs> tinggal dilancarin separuh. <Saya> <laughs> tinggal dilancarin caranya nanti saya kasih PR yang banyak. Nah, Entar dulu. <laughs> ini ini jangan ini jadi enapa eh, ini yang ini nih. Ini kan masih belum saya catat-tatat nih. Heeh. Hmm. Ya makanya bukunya, biar, <laughs> makanya bukunya di print. Iya di dulu. Makanya bukunya di print biar gampang bacanya semuanya kan ada di buku termasuk penjelasannya lebih lengkap di buku saya kan dari tadi yang bahas yang penting penting ini yang lebih hmm. mendetail ada di sini makanya ya, ya, ini buat nanti makanya segera segera di print nih sepat mungkin iya jangan dari bab dulu ntar bingung malah nanti nah. makin kesana nggak lagi yang selesai kok bapak ya sudah bukunya selesai bab selanjutnya itu cuma latihan aja nih kayak misalnya eh, kita lihat ya babnya uh, Jadi tujuannya biar makin mengerti saya kasih contoh yang sangat banyak di sini Jadi asal semua yang ini ngerti pasti udah udah lancar ya. Lancar. Nah, nih contoh hasil lengkap. Jadi satu bab ini sih contoh semua nih saya ambil dari satu bab 1, ini ini bab 1 saya ambil contoh saya kasih lengkap, kemudian bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 terus bab 6, terus uh, setelah si mazid ya kan, jika ada satu huruf, jika ada satu huruf, masih jika ada satu huruf, terus jika ada dua huruf jadi setiap bab yang saya bahas, saya, saya kasih contoh lengkap tujuannya untuk latihan, jadi nanti kalau, kalaupun kasih PR, lihat aja ini hormatnya, hmm. karena kan sama, karena kan saya udah bilang bahwa, ilmu salab itu kita paham betul satu bab, tanpa mikir gitu hmm. tanpa, nasoro, uh, nasoro, nasoro iya. tapi kalau udah, nasoro, nasoro, nasoro, nasoro, nasoro nasrota, nasorna, berarti itu udah paham soalnya semua, bab apapun kita kasih iya, bisa, gitu. ancar contohnya istag faro, ayo kita atas di pelugawi Istaghfaro kita sebagai istaghfaro istaghfaro astaghfiru istaghfaro istaghfaro istaghfaru istaghfaru. Terus istaghfar tuma istaghfar tuma seperti istaghfar tuma istaghfar Ya santai, tinggal dilancarin aja. Itu kalau misalnya kita sering berlatih, sering kita tulis di buku insyaallah makanya banyak-banyak e, berlatih ya. <kel kah> gitu. Tasrif yang perlu dihafal tasrif lu goe doang ya. Nah, dua-duanya. Hmm? Kita enggak bakal bisa mentasrif lu goe kalau tasrif istilahinnya enggak tahu. Oh gitu. Iya. Dan tasrif istilahi juga harus diingeti. Kan eh, lebih tadi Istilah itu yang kesamping Iya. Yeah. Yang kesamping? Iya. Yeah. Enggak, hmm. semua Bapak pasti ada tasrif istilahinnya. Yang kesamping, yang dari fil madhi ke fil mudhari ke masdar sampai fil nahi. Oh gitu. Itu tasrif istilahi kesamping ya. Hmm. Tasrif lu goe itu tasrif istilahi yang kita kebawahin. Oh, itu yang ke bawah Yang ke bawah Istilah itu yang ke samping Maksudnya ke samping <laughs> apa sih Fa'ala Fa'ala fa juga ke samping juga Gini Kan kita Ngasih istilah tasib-istilahnya sama tasib Biar gampang aja ya hmm. <laughs> Sebetulnya kan yang namanya kata kerja berubah jadi laca enggak karu kayaknya kuru kafirun Iya, kenapa kita bilang istilahi? Karena dia berubah kita pengen tahu dari fi'il madi ke fi'il mudhari, ke masdar, ke isim fa'il, ke ism maf'ul sampai ke fi'il nahi. Itu tasrif istilahi. Tasrif lugo itu adalah tasrif istilahi yang kita rubah berdasarkan kata ganti, jenis atau adatnya atau jumlahnya ya kan? Kalau fi'il dia berdasarkan kata gantinya kayak misalkan untuk Filmadi tasrif logo's zijn er, op basis van korte tasrif logo's zijn er, ganti. Isim yeah, yeah. Fail berdasarkan jenis dan adat, dat is het. Filmamab ganti. Dat is het. Dus dat is het. Het is het. Het is het. Het is het. Het is het. Het is het. Het is het. Het is is het. is het. is het. is het. is het. is het. is het. Uh, penggunaan yang berbeda, kayak misalkan kalau yang memukul saya, misalkan yang memukul kamu, nah itu tasrif uh, tasrif belugaui, tapi kalau yang uh, pertanyaannya telah memukul apa, sedang memukul pemukul yang dipukul, pukulnya itu apa itu tasrif istilahi jadi seperti itu ada pertanyaan ya. lagi? kalau ada pertanyaan, kita selesai dulu dan setelah ini saya kasih PS gak ada pertanyaan ya? masih ada pertanyaan? baik